Bagaimana agar dapat melawan kemalasan beramal Seperti sholat malam Ketika telah bangun tengah malam Segera bangun dan mendirikan sholat Bukan menunda-nunda Ilmu Obatnya adalah ilmu Nah Dia yang memupuk semangatmu untuk beramal sholat Walaupun bukan terkhusus yang sedang kamu tanyakan Kamu tidak sedang, tidak sedang mendengar kajian tentang keutamaan sholat malam Apa fadilahnya, apa pahalanya Tapi kamu datang yang dimaksud majelis-majelis ilmu seperti ini Tergugah semangatmu untuk beribadah, beramal sholat Nah itu keutamaan ilmu Mendorong kamu, memberi semangat kamu untuk ibadah, amal sholat mendekatkan diri kepada Allah, selain tentunya doa Anak Allah yang menguasai hati-hati hambanya Banyak-banyak doa kepada Allah SWT nah. Terkhusus ya memang ilmu di permasalahan yang sedang kamu tanya Kamu lihat lagi hadit-hadit bagaimana Fadilahnya orang yang sholat malam satu saja di mana Rasulullah sebutkan, Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna likul fi kuli sa'atan la yuafikuha abdul Muslimiyyadullah illa wasstajibalahu atau wasstajibulahu. Di malam hari ada satu saat waktu di mana Tidaklah seorang muslim bertepatan dengan waktu itu Berdoa sedang doa kepada Allah Pasti Allah kabulkan Hajatnya apapun itu dunia akhirat Kalau dia bertepatan dengan waktu itu Dan itu setiap malam Rasulullah SAW Setiap malam Apa beratnya bagi kamu? Kamu bangun Kencing Jam 2, setengah 2, setengah 3 Jam 3 Sempatkan kalaupun hanya satu rokaat Kalaupun hanya satu rokaat witir Siapa tahu kamu bertepatan dengan waktu itu Berharaplah kepada Allah Hajat kita masing-masing ini banyak Masing-masing beda-beda Yang ini anaknya sakit Itu orang tuanya begini Istrinya begitu Anaknya begitu Dirinya sendiri Hajat-hajat dunia dan akhirat. Kita gunakan waktu. Kenapa?